to ジョンああ。 Kalau saya sih, tadi、e, menariknya adalah pada saat kamu di tengah,、e, kamu kan dari depan sampai hampir tengah tuh pakai suara yang agak halus ya. Setengah,、hmm. setengah, tidak power. Nah pada saat di tengah pas power, saya seneng banget. Karena bad newsnya adalah yang waktu di depan,、e, pada saat kamu menyanyikan dengan suara setengah itu, agak sedikit di nafas pengaturannya rada gimana gitu. Bener kan? Bener n gak? Iya bener. Ya. Tapi yang menariknya adalah pada saat di tengah kamu kupas power itu baru tuh saya b e n a r b e n a r、uh, merinding, terus seneng. Terima kasih. Dan buat, <tuk> buat saya sih saya menikmati, saya menikmati、uh, lagu ini、uh, karena ini lagu susah tapi... Tadi dibawakan dengan cara dan gaya Jody gitu. Asal ya itu aja sih b n d n e n y a Hati-hati di nafas. Terima kasih Kang Arman. Jody, Jody boleh ya? Iya, gue、uh, nama ya.、Uh, meneruskan kata-kata Kang Arman bahwa lagu Broken f o u itu lagu favorit saya banget. Dan ini sebenarnya kamu sangat bunuh diri pilih lagu ini. Karena menurut saya lagu ini sebenarnya di lagu yang asli itu nafasnya panjangnya minta ampun. Dan setiap dinyanyi panjang-panjang-panjang. Sementara kelemahan kamu adalah di nafas. Iya. Jadi kamu kepatah-patah-patah-patah. Terus、uh, si Lara Fabian ini menyanyikan dengan perasaan yang luar biasa bagus banget. Jadi、uh, sebenarnya kamu harus b e n e r b e n e r tahu kelemahan kamu apa. Kalau emang kamu nafasnya pedek-pedek, n -pedek, n pilihlah lagu yang pendek-pedek n nafasnya. Di next, next song kamu tahu kelemahan kamu apa. Kamu pilih lagu yang b e n a r b e n e r sesuai dengan kamu. Jangan milih lagu yang sangat bunuh diri seperti lagunya La r a v i Bebian yang sangat susah itu. Terima kasih Bu Dawanya. Terima kasih. Jody. h、oh, KBCL. Selamat malam. Malam. <laughs> Aku mau komentarin...、Nah, d u lu, pas ngomong buat BCL mukanya Aril Lasso disana gak enak banget so, sumpah so. Kenapa begitu ya? Mungkin karena ekspresi Mas Aril Lasso penting、Bukan. sekali. k a n n a m a n y a BCL. Bunga、Aha. Citra Lasso.、Oh. Jadi ada itu. a g a l kan Arilestari. Hahaha. <laughs> <laughs> <laughs> Aha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Jadi, aku、Kambara、sejujurnya menikmati penampilan kamu tadi. Ya. Memang tentunya ada beberapa pitch di depan dan juga nafas seperti yang Bunda bilang itu benar sekali. Aku adalah salah satu orang penyanyi yang juga punya kesulitan dengan nafas. Gitu, jadi buat aku kamu memang harus banyak belajar, harus olahraga, harus banyak lari. Supaya bisa ngatur nafas kamu bisa lebih panjang lagi. Kamu p a k a i ear monitor n ga? g k Tidak. Nah, kalau aku boleh kasih saran, dengan tipe suara kamu yang tipis. Dan juga di awal kamu nyanyinya husky, itu memang susah buat mengkontrol daripada kamu pakai power. Kalau kamu pakai power f u l itu pasti lebih gampang untuk mengkontrol pitch. Nah karena itu, kalau kamu pakai ear monitor, karena bunda juga udah pernah komen, kalau kamu punya masalah dengan mendengar, mendengar suara kamu sendiri, itu akan sangat membantu. Itu saran dari aku yang mungkin punya suara yang... ...mirip sama suara kamu dan cara nyanyi yang juga mirip. Jadi mungkin itu bisa jadi masukan supaya kamu juga bisa terus berkembang... ...jadi lebih baik lagi. p k e terima kasih. Jody. Terima kasih. Ya. Jody mau nambahin dikit.、Uh, memang di belakang tadi waktu、uh, Jody bawain Lara Fabian ini yang... ...broken bow ini kan luar biasa ya aku juga sering bawain lagi di wedding. Memang lagunya berat. Aku pikir kamu memang akan bunuh diri, bunuh diri biasanya mati. Tapi setelah kamu nyanyi, s e b a y a kamu gak mati. Iya, buat aku kamu n g g a k kamu berhasil sebenarnya bawain、ya. lagu itu. Ya kamu kembali, satu yang aku catat adalah dari dua penampilan kamu sebelumnya, aku kehilangan tenaga kamu waktu nyanyi. Waktu diaudisikan kamu tiga kali itu luar biasa. Terus beberapa、ya. belakangan ini kan kamu kayak mulai nadanya yang pici, terus、uh, nafasnya yang kelihatan banget semua kelemahan. Hari ini sebenarnya powermu kelihatan, tenaganya balik gitu ya. Kasih, Tapi memang、terima. di depan. di depan di depan tuh sebelum ref tadi kang arman bilang di situ masih ada beberapa yang yang falas gitu tapi begitu keblang e a kamu udah mulai jody yang kita tahu dulu dari audisi sampai kamu masuk di dua puluh besar harusnya selalu harus lebih bagus dari ini itu aja terima kasih kak judika jody、uh, terlepas dari masalah-masalah pemilihan lagu dan lain sebagainya tadi saya anggap dalam tiga minggu ini ya ini penampilan terbaik kamu So. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi, lebih baik lagi ya. a m i Tapi dibanding tiga minggu terakhir ini terbaik loh. Iya.、Uh, Tujuh, t Tapi kalau、uh, uh, misalnya adalah komplainan saya tentang PCI, tentang Fales. Jody dimulai starting awal tadi itu sudah Fales sedikit di awal, di awal. Kalau bisa lihat di Youtube silahkan d e n g a r lagi ya. Biar kamu tahu kesalahan kamu dimana gitu. Terima Oke terima kasih. Terima, terima kasih, kasih Bunda,、juri. terima kasih.